Di o n l i n bersama kami Pak Dibio selamat siang Selamat siang Bu Ya s i l a k a n Pak Jawabnya teknologi polisi Teknologi polisi yang dimaksud sini Bagaimana menciptakan rokok Yang aman untuk kesehatan、uh, tubuh kita Dengan harga murah Dan pita cukai cuka rokoknya juga murah Sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak Termasuk anak-anak Nah itu bagaimana teknologi polisinya Maka masing-masing p a b r i k rokok harus mengadakan アオレカナイトペペアカ、ペリブナンパムサーロコクレテックマポンダコアルス、アルスプロコングレス、マネマサライン、テガンテトラマトジュカ、マンチープラスケアニト、マザラ、パムタンパチャ、プラパ、パチャツケロコイト、アパカリマプセン、アコスプルセン、ドリマプラスプセン、センガティカティケニアクロ、カロンガティピキト Pak Jimmy, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Uh, uh, saya nggak setuju l a g i b i l a n g d i r e a t i Soalnya dulu saya rokok aktif, sekarang saya bisa n g e r o k o k satu a t b a t a n g atau tidak sama sekali. Itu nggak pengaruh tuh mau sponsor rokok, k mau media, sebesar satu meter sebelah rokok. Terus, saya、uh, aja pun bukan orang bodoh dan. Itu bukan melindungi, a t a u apa ya? Itu hak agasi orang gitu Dan itu pilihan kok orang mau m e l u p a k a n atau tidak Masalah perlindungan kesehatan, masing-masing orang punya intelektual dan punya, punya otak lah bisa mikir Itu pilihan orang tuh, gak bisa dengan pemaksan-pemaksan terus Baik, terima kasih Terima kasih Pak Jimi Di d a l a n d a l a i n bersama kami, Pak Tony, selamat sore Selamat sore ya s i l a k a n Pak i Ya saya kira kalau pemerintah punya aturan s a y a dilarang merokok Kalau ada yang merokok di d e n d a yang benar d e n d a d e n d a n y a tuh yang banyak gitu loh Ya sesuai aturannya lah Tapi sekarang kan enggak Cuman berkoar-koar ntar bikin tempat merokok di mall lah、apalah. By the way itu kan gak jalan Gak ada yang dingawasin gitu loh Nah kalau merokok itu kita balik i n ke individu masing-masing ya Jadi ada yang mau merokok dia sudah tahu kok Malah kalau perlu seperti di Australia itu Di kotak rokok digambarin tuh Orang kena kanker paringitis, kanker apa semua ada di kotaknya gitu loh. Jadi orang juga agak ngeri kalau mau. Tapi tetap aja、eh, percuma sih kalau a n g n a m a n y u d a n g r o k o k Soalnya mereka juga berpendapat kakenya k aja beser setahun ngerokok apa-apa loh. i t u makasih. Terima kasih Pak Tony. Pak Gilbert, selamat sore. Iya, tujuh sekali ya. Saya juga pernah lama di Australia ya. Kan di negara-negara barat gitu ya. Saya rasa tergantung dari SDM-nya juga ya. Memang kalau... di sana peringatannya sudah jelas bagus gitu ya k i m a n a m a n a dipasang l a r a n merokok berbahaya ini ini ini kalau di Indonesia kan ya kurang sekali ya sosialisasinya ya, ya paling cuma di TV atau ditempel di rokoknya sendiri gitu dan juga memang s d m juga masih kurang dibandingkan dengan Barat ya、ini、memang terbahas sulit ini yang dikatakan dilematis ya saya setuju dilematis ya karena di satu pihak kan pemerintah juga mau agak cukainya kan uangnya kan dan juga tenaga kerjanya ya di lain pihak dia juga harus melindungi rakyatnya gitu jadi j a n g s a l satunya pendidikan lah pendidikan dan satu sosialisasi bahwa rokok itu berbahaya dimana-mana itu gitu a j a m a kasih terima kasih Pak Gilbert selanjutnya Pak Edi, selamat sore selamat sore silahkan Pak ya saya cuma mau komentar gini Untuk m e n g u r a n g i masyarakat merokok, saya rasa salah satu cara a t a r paling ampuh adalah dari pihak m u i mengsawakan bahasanya rokok itu haram seperti yang pernah disinggung-singgung sebelumnya. Saya rasa itu s aja alat pasti akan mengurangi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Pari. Selamat sore. Ya, s e r e Mas. Silakan. Ya, saya pribadi pendapat ya dengan. tidak perlunya adanya pelarangan iklan-iklan atau、uh, secara berlebihan gitu loh karena yang salah itu sebenarnya bukan produsen rokok ataupun masyarakat rokoknya kalau menurut saya ya tapi memang karena pendidikan kita itu memang masyarakat kita itu memang masih sangat rendah jadi mereka itu tidak ditanamkan secara dini tentang bahaya rokok dan mereka itu tidak melihat secara jelas apa yang, dampak, apa yang ditinggalkan dari bahaya rokok gitu loh Jadi kita juga gak bisa menyalahkan produsen rokok, orang masyarakat kita juga suka rokok, o k saya sendiri s e r a n g e r a n g k a y rokok. Cuma saya tahu bahayanya, jadi kadar merokok saya sendiri pun saya akan kurangi misalnya satu atau dua batang h a r i cukup itu. Nah itu sebagai contoh ya, jadi menurut saya sebaiknya yang penting ini ialah, bukan pelarangannya mbak, tapi pemanfaatan pengembalian cukai rokok yang dibayar oleh para produsen rokok itu digunakan benar-benar untuk... Kesehatan masyarakat, kembalikan yang benar, jangan dikorupsi. gitu Jadi itu aja ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Andre, selamat sore. ya s i l a k a n Pak,、ya. komentarnya. Komentar saya sih sebetulnya dibiarkan saja ya. Itu kan iklan. Ya siapa yang mau dengar ya... クランクのあるパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターン a パターンでパタあンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパ a ーンでパターンでパターンでパあーンでパターンでパターンでパターンでパターン a r ターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターンでパターン d ンレー di Indonesia dan di luar negeri itu perbedaan harga rokok sangat jauh gituloh. jadi kalau misalkan pemerintah sebenarnya bisa mengambil cukai yang sangat banyak, p e r t a m p a t a n yang sangat banyak dari rokok itu t e r s e b u t tapi dengan dengan harga rokok yang tinggi, itu akan pasti akan mengurangi dari、uh, pemintaan r rokok itu,、gitu. bagi orang yang tidak mampu, hal itu akan jadi sangat sulit untuk melokok, atau トラスエパラディス。 テクノロジー、ポリシー、ディベロメント、フォーク、クロープ、ミリネーム、イン、アパナマニア、クレット、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、ア r アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、ア e アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、ア c アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、ア Jadi terautomatis rokok itu bisa dikonsumsi termasuk anak-anak, wanita dan sebagainya karena telah dinetralisir、Baik. bahan kimia tertentu ataupun campuran tertentu sehingga pita cukai nya juga murah semuanya serba murah p a c a t negara juga murah termasuk i m p o r kita ekspor、eh, kita ke luar negeri juga banyak. Oke、okay, Pak Dino sampai telah menerima maksud anda terima kasih banyak Bapak berikutnya Pak Siti Jo selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon、uh, volume radio d i k e s i p k a n terlebih dahulu Pak Siti Jo. Ya selamat sore semuanya. Iya, bapak masih、ya. terlalu besar pak bisa dikecilkan kembali v o l u m e radionya? Oke selamat sore semuanya. Iya baik selamat、ini、sore silahkan. Ini negara ini lama-lama kayak negara munasus gitu ya. Negara munas, t a i kalau bela penting itu itu dihalalkan atau bikin aja negara ini negara apa misalkan、uh, negara. Uh, kalau misalkan itu、uh, tidak, misalkan tidak boleh ini, itu, ini, itu namanya atau haram. t u a d a l a t a u memang diharapkan aja sekalian, atau negara haram, negara munafik, negara haram, pemerintah bikin kebijakan yang aneh-aneh. Ya, urusin aja lah yang paling penting, masa reklame doang harus diurusin yang aneh-aneh. Itu gimana,、hmm. memang gak ada kerjaan apa. Oke,、okay. terima kasih banyak Pak Siti Jo Komentar Anda, Pak David berikutnya Selamat sore Pak Iya,、e, Saya e l m a Silakan. t sore. koreksi dulu sebetulnya Bukan hanya j a w a pos, tapi juga di kompas Juga di pikiran rakyat dan mungkin Koran-koran daerah lainnya ya Yang memuat itu Nah, begini, kalau menurut saya Yang perlu dikonsentrasi Yang perlu difokuskan adalah Bagaimana menegah c kerugian Para perokok pasif Yaitu mereka yang Yang tidak merokok tetapi terkena dampak dari asap rokok yang membahayakan dirinya Kalau soal p r o k o k aktif, terserah mereka lah mau, mau minum racun atau mau minum apa aja yang, yang merugikan dirinya kan、hmm. Jadi asal jangan merugikan mereka, termasuk saya, yang tidak suka rokok tetapi、e, p r o k o k aktif itu kalau merokok sekenanya sendiri, seenaknya sendiri gitu Itulah yang harus d i c e g a h Sehingga nggak masalah lah Mau ada rokok itu sebetulnya Baik, p a d a h a i terima kasih banyak komentar Anda Dan Pak Budi, selamat sore Saya pikir rokok itu harus dilarang saja lah Karena、uh, cara mereka berbisnis juga ya, Itu caranya itu sudah tidak etis Jadi seolah-olah rokok memberikan kesan kejantanan, kedewataan パダハラロコイトムニバランオランタキコ。ダニギトキャラプシコロロコイトウ、ヤカルシダリキコロギマミシア、ウォラボシダリトリスカンバハヤロコイトディダラン、ボンクスロコスニリ、ケツンルウアニアマミシェイトウ、サマイトウ。バカンダランカンススエクスリム、 Ya. Dia ada di UI, Dokter k e s e h a t a n m a s y a r a k a t Mengatakan bahwa ketika dia kuliah pun ya. Dokter yang mengajar、uh, kerusakan paru-paru akibat rokok Dia sendiri mengajar sambil r o k o k Jadi memang rokok ini berbahaya Kalau dokter aja yang sudah tahu bahwa rokok itu merusak paru-paru Apalagi yang orang awam Baik, Cuman... okay, Pak Budi terima kasih banyak komentar Anda Selanjutnya Pak Adi Selamat sore. Selamat sore Kepala Nanda, silakan Bapak. Saya setuju dengan Bapak yang sebelumnya ya b a h bebasin aja orang merokok, namanya hak orang itu. Yang penting, jadi merokok jangan di tempat orang yang menyebabkan orang lain terganggu gitu. Kalau merokok jauhlah, jangan dilarang. Memang merokok itu semua makanan tuh bisa berbahaya. Gula kalau kebanyakan juga jadi penyakit gula. Nasi kebanyakan juga jadi penyakit gula. Daging kebanyakan juga jadi macam-macam. malah makanan itu lebih berbahaya dari rokok menurut saya itu bicaranya kan dapat menyebabkan penyakit、gitu. semua makanan juga dapat menyebabkan penyakit tapi orang mau, mau merokok saya kira itu silahkan aja tapi jangan mengganggu orang lain itu aja dan terbukti rokok itu sudah memberikan kehidupan banyak orang kalau b e t a n i rokok, lapang kerja dan segala macam terima kasih